Selamat pagi, Pak Osman.、Magi. Ya, silahkan p a Menurut saya,、uh, itu alasan t a n g mutiara ya, manajemen t a n g mutiara. Sekarang ya, sasa h h aja memang pembukuannya bukan di pembukuan t a n g ya. Cuma, ini kita harus jujur katakan. Ini yang jadi korban salah satunya juga karyawan. Waktu disuruh jualan oleh manajemen, kata-kata n i ngomong tidak, トップでターゲットを取り出す、ね、のは、これが一つです。これが一つのメンティングの可能性は、それがブラックです。ブラックです。それが、それが、それが、それが、それが、それが、そが、それが、それが、それが、が、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、そが、それが、そ karena ini kan d i s i n y a l n a sudah mengetahui beberapa tahun lalu pas kamar jarak d itu sudah tidak benar kenapa masih dibiarin itu produk sudah bukan、e, baru beberapa saat dijualin itu sudah bertahun-tahun kenapa masih dibiarin itu yang harus dijelasin jadi BI harus mengambil tanggung jawab juga jangan c u m a bilang ini di luar tempuh kontak、ya. menurut saya、begitu. terima kasih Pak Osman Pak Tony, selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak Tony. Menurut, menurut saya itu gampang banget ya. Kalau memang nasabah ada yang punya buku bukti deposito atau apa, atau buku tabungan, yaitu produk Senturi. Gini, untuk diketahui juga, kayak misalnya contoh s o r t i s investment itu kita bisa beli di Citibank, bisa beli di、hmm. Mandiri, itu, itu mereka hanya reseller gitu. Jadi kalau ada apa-apa memang tanggung jawab di Fortis. Misalnya itu Fortis y a saya pakai. Jadi, Sebenarnya gampang banget untuk m e ngecek ini, gak usah ribut-ribut, bawa aja ke sana dikasih lihat. Nah, sekarang kalau memang yang bertanggung jawab si Antaboga itu, ya pemerintah harus tekanlah, tangkap, hukum, pemiliknya, pulangin duit yang ini. Tapi memang ya kalau saya rasa, kalau saya b e r i b a d i saya n gak g akan akan investasi di bank seperti century gitu. Memang return lebih besar, tapi investor juga mesti tahu dengan high risk, high risk, a ya beginilah a kibatnya. Jadi jangan t a m a k lah, terima kasih. Oke.、Okay. p a g u n g selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan, b a g u n g Ya, saya pikir begini ya.、Um, kalau dicari-cari dari、uh, legal formalnya, mungkin memang itu bukan produknya b a n g s e n t u r i Ya, mereka、nah, adalah produknya a n a t a t a n a t alat alat alat alat a a t a d a t a a t a l a n g l a n alat alat a t a l i t e l a t alat alat i l a t alat i l a t a a t i n a t alat alat a n a t alat alat alat a l seharusnya kan uang yang dimasukkan ke tapuga itu adalah harusnya diinvestasikan kepada sektor-sektor yang sangat aman dan p r o d u k t i f g i t u nah ternyata perlihatannya dari beberapa media m a s y a r k a n itu diinvestasikan kepada perusahaan miliknya、e, pemilik dan p e m e g a n g saham itu, nah jadi itu yang tidak betul di situ nah sekarang katanya sudah ada digitasi 30, 30 triliun atau berapa Ya sebenarnya langkah pemerintah tidak usah terlalu berbelit-belit gitu. Oke itu asetnya segera disita, segera dilelang, segera dikembalikan untuk yang enam koma tujuh triliun, segera dikembalikan kepada para nasabah yang justru yang kecil-kecil itu yang banyak yang walau nilainya bukan yang mayoritas tapi nilainya cukup bagi apa berarti bagi banyak orang, ya itu segera dikembalikan gituloh. Tapi kelihatannya mau Waduh sampai berbelit-belit Masalahnya semakin tidak jelas Itu d i a n g g a p sebagai transaksi Yang wajar Yang、uh, tidak bermasalah Nah ini kan bagaimana bisa Dikatakan a tidak bermasalah Ini kan bermasalah gitu. Jadi ya, kerjanya mesti Katanya presiden j u g a bicara kerjanya Mesti ini kerja harus kerja luar biasa Nah tidak usah bicara panjang lebar Kerja luar biasa yang ini luar, Segera Jual aset-asetnya Tangkep pemerintah, u k u m berat, bayar pada para n a s a b a h n y a Saya rasa itu a j a Terima kasih Terima kasih Pak Robi Magi ya Silahkan menurut, Ya, kalau saya lihat sih Mestinya uh, uh, terpisah ya <tuh> Begini、uh, Menurut saya kalau、uh, Sebelum Senturi keluar permasalahan sekarang a n t a p o g a s sudah bermasalah、tuh. Nah,、hmm. kalau misalnya Senturi tidak bermasalah、hmm. tentu n g g a k パンギャーって、アンダゴガー、サーカーラン、アシンドリー、バーザー、ディレバギー、プロデューサーラ s レクサーラン、ウクラン、キルド、カロ <s us ur>、uh, nah, a ア、レクサーラン、アシンドリー、アゲンベンジュアー、タピカロプロデューサーラン、ナイト、カジャーサーマ a ブ、ドアイティパンギャーク、アシンドリー、アンダゴガセミケルブギト、マシジュアルス、アパナメン。 Posisi masing-masing dan kerjasamanya gitu. Asanto, s e s a m a t pagi. Iya, Sam. Silahkan, s i Pak. Ya, ini h a r u s jelaskan ya. Bahwa Senturi selalu beragu akan menjual aja tuh s udah salah. Karena dia tidak ada izin sebagai agen penjual efek r e k s a dana atau a p a Nah, ini juga BI harus jelasin dalam logopan. Ya, jangan salahin k a l a u sekuritas. なんで maaf tunggu li, Bukan di sekuritasnya a n p a boba itu hanya kami Kami sama Dewa Sekian terima kasih Oke、okay. Mbak Iskandar Ya、uh, Kalau menurut saya sih Pinter-pinternya manajemen yang baru ya Itu kan semuanya tertulis Dijamin tidak luntur Cuman d i b a c a n y a aja Dari kiri atau ke kanan、hmm. Dari kiri ke kanan Atau dari kanan ke kiri gitu loh Dijamin tidak luntur Atau luntur tidak dijamin、hmm. nah, terus、uh, Mengenai investasi itu kan Sebenarnya bukan karena kerugian investasi Tapi perampokan Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap cara-cara、uh, transaksi penjualan itu, siapa yang pengawasannya itu yang harus bertanggung jawab. gitu. Jadi n、hmm. g g a k bisa lepas tangan a j a seperti sekarang yang t e r j a d i、hmm. Ini bukan kerugian karena、uh, melakukan investasi terus、uh, seperti kita nanam padi terus p u s o Gitu a j a Bu. Oke,、okay, Dan... terima kasih. Pak Joni. Halo. Ya, s i l a k a n Pak Joni. Yang penting itu bank s e n t r a l itu siapa punya... 私たちは、私たちは、私たちのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファク i ルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトルのファクトル Jadi seperti ini, seharusnya yang namanya b a n k Indonesia melakukan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Selama dia menggunakan Indonesianya, kecuali kalau I-nya itu i t e m atau bagaimana, nah ini lain lagi gitu ya. Lalu kedua, kita melihat selama ini masyarakat bangsa kita itu、e, diceki k oleh Dracula-Dracula Dracula oleh、e, b a n g b a n g asing yang memberikan kritis ya. Dan itu tanpa perlindungan juga. Jadi kalau melihat dari kasus-kasus yang ada sekarang ini Saya melihat betapa malangnya warga bangsa Indonesia ini gitu ya Dipimpin oleh atau dikoordinasi oleh orang-orang yang mempunyai、uh, nasionalisme terhadap bangsa dan negaranya begitu. Jadi dalam hal ini jelas bahwa kembali lagi ke kasus Senturi Kalau itu menggunakan、uh, logo Senturi dan prosesnya di b a n g s Senturi Itu adalah produk Senturi Kalau kemudian lagi ini adalah pembiasan Sekarang di negeri kita banyak yang bilang Maaf nih, t e r k u s i n g itu n gak g bau、hmm. Tapi identitasnya、hmm. katanya、eh, bahwa Itu kalau dicium dari jarak seratus meter Bisa juga dicium dari jarak dekat n gak g bau Asal h i d u n g n y a ditutup Nah、eh, stigma atau paradigma seperti ini Ini kan idiot gitu ya、hmm. Jadi n g gak wajar アティスパテようにキタハスパカス、キタハス、マリハマガチュガパダバンサーナンガラキタ、アチュアニアインカタナナナジオナなマサラカティニ、スマキミスケン、タンタナニア n ティテクンク、バンバンヤンブルアキグ、プロバリサーシスパーパンの i ン、タンカにカンスパティバウンドリュークラディン、ピタマンポニアンパティガパダ n ン itu aja mbak terima kasih. terima kasih Pak Simon. Iya kalau saya lihat a l a m semua ada di pihak masing-masing baik masyarakat ataupun p e k e r j a n turis sendiri sebagai pengurus masyarakat kenapa pada saat bertransaksi atau m e n a n a t a n g a n i satu kontrak tidak membaca dari semua pasal-pasal、uh, yang ada karena disitu dijelaskan bahwa パンセントリーのパンセントリはパンセントリ e のパンセントリーはパンセントリーのパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントリーはパンセントはパンセントはパンセントはパンセントはパンセントリーパン パーファンからあったボガイとあるら、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティー、セクリティ Ujung-ujungnya peraturan yang membuat kita bisa dilakukan bisa terjadi di luar negeri. Oke,、okay. Pak Tono. Ya, ya, terima kasih. Silakan. Ya, Pak Neni. n e n a Pak. Pak Neni. Ya. Mbak n e n a saya melihat dari,、uh, saya balas p o n dari pertanyaan n y a m i Eh,、uh, sejauh mana angka Bogam? Bogam saya tidak boleh m j a u h b e r k a i t e m p a t p r o a m Saya melihatnya、uh, dari sisi、uh, pasar modal. アンタボガンジュラル i ダリランパンプロダク g カワンタボガンジュ a ルプロダクサレンヤンサンジュニアイジニアプンティダー。カワンディエンディー、カワンタボガンサンドベパン。なぜなら、バトンジョーパンサンドベベパン。 いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、いいや、い Antaboga itu tidak ada license a g r e m e n n y a Tapi sejauh mana fungsi pengawasannya Agar ini tidak terus-menerus Beroperasi begitu Ini yang mau saya t m a w a s a n o r a n g o a n g regulator BI pun begitu Dengan bank s e n t o r n y a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 menurut saya begini, bukannya preventif tapi ini, apa ya ada korban baru kemudian gitu, tapi preventifnya n gak g ada, penjagaannya p e n c e g a h a n n y a itu, belum saya melihat dari disini, a w itu yang saya juga agerkan -off、yes. oke,、okay. oh. Pak Anto, n terima kasih selamat pagi, Pak Anwar ya halo silahkan Pak Anwar, iya mestinya itu bapak-bapak tanggung jawab itu so, bagaimana bisa satu produk kesadaran beredar gitu sedangkan, di belakangnya kan n gak g jelas itu, a n t a b o g a itu ya パミア a んではバンスイングリミジュアル、サシニーパナジュアルのアラミ、サフルバンファン、サフルバンファン、サンドマサイヤー、フレクサダナ、ギトロ、ジェミキンジュアル、マサラ、キプトン、タティアム、パワー、フレクサダナ、ギトロ、エキュー、バンファミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミアル、パミア、パミア、パミア、パミア、パミア、パミア、パミア Okay. Narsang, enggak, Baik. Wa, terima kasih Pak. a k a a k Terima kasih Pak. r i m i h a k t e a k s i h a k k a s Pak. Terima h a k t e a s i h a k k a s i Pak. i a k a a k e r i m a k s i h a k a kasih a i m i k e r i m a h a k t r a k a i h Pak. e r i a k a s i k t r a kasih a k e r a k a r m e r i a k a a t a k k t r a k a s Pak. i m e r i a kasih i m a k a s i t s i h p e r i a kasih e m a k a a k t e m e r t t e r t e r t e t i m a k a i h a k a k e r i a k a e r a r h a k t a k e r i a s a r k a s Omongan sistem jual s a j a sehingga pada saat a n t a b u k a ini mereka hanya berdasarkan omongan tapi tidak melihat akrimennya. Pada akrimennya itu jelas d i k a t a k a n bahwa itu bukan produk dari perbankan gitu ya. Jadi saya pikir itulah masalahnya. Jadi dibiasakan orang Indonesia untuk hobi membaca dan hobi pembual atau hobi ngomong. Karena b a n y a k b a n y a k a d p r segala itu h kayak hobi ngomong, t a p i nggak hobi membaca. Terima kasih. Terima kasih, Pak Denny a Selamat pagi ya,、uh, Kalau saya b e r p i k i r n y a begini ya Terkadang kita itu kalau misalnya Lagi untung kita jam-diam gitu, Kalau lagi rugi baru kita gembor-gebor m gitu. Dan di Kasus yang di a l a m i oleh Bang Cepet Antaboga ini Harusnya kita bisa Menyesuaikan ya. sebagai yang kita Yang pemilik uang, pemilik dana Kita ingin menanamkan suatu dana kita ke dalam satu investasi harusnya kita lebih jeli gitu. Jangan kita pikir, wah untungnya bakal gede ini, gitu. Saya rasa sih kalau yang paling bertanggung jawab ya sebenarnya pemilik dana itu sendiri tidak melihat secara j e r n i h gitu. Jangan pikir, l a h banyak aja, tapi berpikir bahwa ini benar nggak gitu. Dan kalau misalnya bank s e n t u r i itu ya bisa saya anggap sebagai yang sales e b g a saya i ya. Dan ini juga ada di bank-bank lain seperti DCA, Permata pernah menawarkan saya gitu cuman sepenuhnya adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab mereka pasti tanggung jawab ini yang menerbitkan eksadanya, dananya yaitu antaboga gitu, jadi ya melalui kasus ini kita semua juga stick belajar gitu、Wah. ada sesuatu、hmm. yang tidak serta-merta d i l i t a t k a n kepada dimana kita membeli gitu selamat siang Pak Rudy ya, ya komentar、eh. Anda Pak Itu kan kalau reksadana itu kan nggak bayar pajak, Mbak. Enggak? Ya. Nanti kan BI juga nggak bisa,、uh, apa namanya, garansi dong. Kalau tabungan, giro itu, deposito kan bayar pajak 20%、mm -hmm. dari bunga diterima. Kalau reksadana itu, ke satu bunganya lebih besar. Kedua, nggak bayar pajak. Ya wajar dong kalau b i n g gak mau Bayar gitu、mm -hmm. Nah saya juga nasabah sanduri Oke、okay. Ini pernah ditawar tapi ya saya n gak g mau kalau resta dana、mm -hmm. Gitu loh Bapak Leonardo selamat siang Ya selamat siang y a komentar Anda Bapak Jadi kan kalau bank itu kan Boleh menjual Kayak resta dana itu kan, kan produk dari luar gitu kan、mm -hmm. Kayak bank-bank lain juga kan ada yang menjual Yang seperti itu Tapi mungkin waktu itu Bang Senturi salah mengambil keputusan untuk kecetak m a s a m a yang itu tadi a p a u m e n g a m a n l sekuritas Anta ya. Ya, kan jadi kan Bang boleh menjual sekuritas itu、uh -huh. nah mungkin waktu dia mengambil salah kurang apa,、uh, informasi tentang antar buga itu jadinya kena seperti ini gitu.、Uh -huh. Makasih gitu aja. Baik, terima kasih gitu aja Ibu Sinta selamat siang silahkan Ibu saya cuma mau komentar aja n tolong agar、uh... p i h a h perbankan kita ini lebih diawasi l ya karena bukan bank s e n t u r i aja bank-bank a bank n lain juga sering menawarkan produk dari luar.、Mm -hmm. Nah sekarang kalau kejadian seperti ini kan mereka t i n g g a l k e c i t a n g e t ini bukan produk bank dan sebagainya gitu.、Mm -hmm. Jadi perlu、uh, diperketat sih. Oke、okay, baik terima kasih Bu Sinta Bapak Anton selamat siang. Iya siang Mbak. Opini Anda Pak? Iya jadi、uh, uang nasabah s e n t u r i yang berada di tabungan dan deposito Itu harus dikembalikan Harus dijamin、hmm. Tapi kalau uang nasabah yang masuk ke produk reksadana Itu memang gak ada kewajiban mengembalikan、hmm. Itu jadi ya itu adalah keputusan nasabahnya Mem Memang mungkin benar yang jual adalah、uh, Pegawai Bank Century atau、hmm. apalah semua itu Tapi itu adalah keputusan nasabahnya untuk masuk ke reksadana、hmm. Dan memang pengembaliannya mintanya sama Antaboga gitu、okay. dan, dan dan semua rakyat Indonesia jangan terpancing lah untuk mau dipolitisir sama orang-orang yang sakit hati bilang kalau ini dan a senturi penyemeleengan p e n y e m e l e n g a n saya bilangin Mbak ya kalau senturi itu gadis e l a m a t i n tahun 2008 Indonesia tuh akan seperti Islandia Mbak Islandia、yeah. tuh b a n k r u t gitu di tahun 2008 karena kita kan ada Bank Indonesia yang、uh, cabang dari Bank Indonesia Indofer s Indofer s itu ya yang、yes. di Eropa itu、yeah. yang ditutup y a l a u senturi ditutup kita semakin koleks, b a n k Jadi justru sebetulnya semua rakyat Indonesia itu harus berterima kasih n g m e m u j u n n a n g Masri Mulyani. Ini saya kerja di bank, makanya saya tahu.、Okay. Kalau itu nggak ditutup, kita semua bisa, aduh, bisa nggak punya rekening bank kali ini, b a i k terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Bapak Adi, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda, Bapak. Saya bingung ya, kenapa pusing-pusing banget. Itu Menteri Keuangan atau siapa bikin satu tim. Tim itu khusus untuk nasabah t i kita dimana, di mana, di sudi r m a n atau di mana, satu tempat yang luas. サバイマジックにゃぶってディフェンディポジトル、ポジトル、ディトリーマータス、モディプロセス、ウガジャナマラマ、ティガリテカレラガンガスウサ、シュマーカー、コレトカラマラングリニャンコット、ヤウダ、ディポランイン、メマのロディバリティンダ i カ a マサラティ、アンのボガタディ、メマン、サイキュラッツ、ソート、ハーリアンバーベ c e n t u r i bisa aja jual punya antar b o g a k o r t u s investment dan sebagainya gitu loh. Nah itu p o s i s lain lagi, jadi jangan c e n t u r i diributin, terus jadi、hmm. kacau perekonomian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk p e n e a h u l u k a n terakhir ya, Bapak Robert. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Ini, ini nasabah nasabah, bukan nasabah sebenarnya ya.、Hmm. p l e h e j a d i a n istilahnya, l e b i ingin untung ya, main saham, main reksadana. Waktu、hmm. untung dia, seperti d u l waktu jeblo. k マカパシアン・ウコム。パシアン・ウコム、イト、ヤマト、ディバー、バーガー、ペンジャミン、ダペア、いィダ、ヤランポタトラボードラ。イトカポトサノラン、インナー、ゲンブリング、デンサトサフィア、ディマカンディ、ドロトサン、ゴミトタム、ジョブスティリラ、ライマガセ Jadi kalau diminginkan penjualannya di Bank Senturi lagi, jadi saya pikir serata langsung harus bertanggung jawab juga lah, karena kalau tidak ya memang sekarang ini b e g itulah cara-cara bagaimana m e n d e k a m k a n masyarakat tapi tidak bertanggung jawab, terima kasih terima kasih Bapak Andi, penafon berikutnya Bapak Arif i a n selamat siang Pak、uh, kalau menurut saya disini, kalau mungkin secara harusnya memang itu uh, program uh, uh, produk peksadana Yang memang ada resikonya Tapi saya lihat kemungkinan dari pihak Senturinya dari karyawannya itu mungkin Tidak menjelaskan secara jelas Dan memberi iming-iming yang sangat tinggi Sehingga banyak pelanggan Merasa dibohongi Nah Jelas-jelas ini、uh, yang menjual Kan karyawannya Senturi Otomatis mereka juga harus ikut bertanggung jawab Tapi kalau yang j u a l itu dari pihak BK a datanya Oke penampuan berikutnya どうしたの Terima kasih. Terima kasih Pak. p e n a f i a n berikutnya silakan h Ibu Yanti. Halo, selamat siang. Selamat siang, silakan Bu. t e i a k a s i t e a k a s h t a k a t e m a k a t e r i a k a r i a n a s i h Terima n a s i h Terima kasih. e r m a kasih. e r i m a kasih. Terima k a s e m a kasih. e r i m a kasih. e r i a kasih. t e r a k a i h t e a kasih. t e a s i t a kasih. i m a kasih. Terima k a s i Terima k a i t e r i a kasih. t a kasih. t a kasih. e r i m a k a i h e r i m a k a i n t i m a k a i h t i m a k i t i m a k s i i m a kasih. a s h t i m a kasih. a k a s h t i m a kasih. a k a s a kasih. t i m a k a i a s t i m a k a i m a k a s h t e r i a k a Terima kasih. Terima サーフィンやイトナマニャフィカ、カ オンがポジションの場合は、オ、ok、レバーサントリー。セタニャブ、ポコニャ、イプティママトリー、セットモード、セカオ、プレファダーナ、パハン、オブリガシ、ガバカ、パサモ a ーセンガマウン。センガンアップ、センガント。オング、ポジション、イプナマニャフィカ。イオン、アリサヤポン、ディナサラガンサントリー。 パパ、ピッツのマカンさん、ト<音>リ<声>。パパ、uh, uh di、アンダボカン、アンダボカン、アンダボカン、アンダボカン、アンダしカン、アンたボカン、アンダボカン、アンダボカン、アンたボカン、アンダボカン、アンダボカン、アンダボカン、アンダボカン、ア Halo? Ya, silahkan Pak? y a sentri harus tanggung jawab,、gitu. harus mengganti Apalagi kalau misalnya depositonya bunganya di bawah LPS Tapi ketika bunganya di a w a h LPS, memang tidak bisa diganti Dan kalau misalnya reksadana, bisa juga diganti itu g itu Dan pokoknya ini semua harus diusut tuntas gitu Supaya nasabah-nasabahnya tidak rugi Tapi... Jangan sampai terbawa arus sama orang yang mau mempolitisasir kasus ini. Itu orang-orang orang-orang, dua orang -orang yang mengkeruh, bikin b i keruh i n k lah, memancing di air keruh. Jadi Kita sebagai rakyat Indonesia, jangan terpancing lah. Tapi kalau untuk demi atas nama nasabah sianturi, kita d u k u n g Tapi kalau orang yang cari-cari ya, kekuasaan atau mau menggoyang kekuasaan, saya suruhkan umur suara rakyat Indonesia, jangan terpancing. Kalau untuk nasabah sianturi, ayo kita b e l a k u Oke、okay, terima kasih Penafon terakhir Ibu Heni Selamat siang Ibu、ya. Terima kasih sudah menafon kembali s i l a k a n Ibu Halo Halo s i l a k a n Ibu Ya tadi uh, uh, saya ya、uh, Nakabah yang、uh, beli di Kelapa Gading、uh, Itu dengan customer service-nya、uh, Debbie Dia bilang ini adalah obligasi Dan dijamin sama bank s e n t u r u Apa itu? Ya ini deposito Deposito yang dijamin oleh Bank Senturi dengan bunga tidak tinggi, seperti yang Bapak itu ngomong tadi, itu, itu tidak benar karena dia tidak pernah merasakan. Itu adalah bunganya 13 persen dalam、e, itu per tahun ya untuk 30-an itu. Nah, yang menawarkan adalah customer dan kepala cabangnya Ibu Listiana. Dia bilang ini dijamin, ini punya Senturi aman. Kenapa sekarang kalau itu bodong Kembalikanlah uang kami Atau kembalikan barang yang bodong itu Diganti dong yang ada isinya Dalam hal ini Pemerintah apalagi Bank Indonesia Yang sudah tahu Bahwa itu tidak boleh dijual Kenapa dijual oleh Bank Senturi Ada apa itu disitu Tahun 2005 bulan Mei Itu sudah tidak boleh dijual Kenapa dia jual Kalau memang produk itu produk bodong berarti kan memang itu u d a h menipu ya,、si、ini bang pembeli... bang tipu sampai sekarang、bank、makanya g a t i bang Mutiara mulai tipu rakyat lagi. Sudah jadi saya utang, saya kasih tahu bahwa bang... dia kan sampai t e r t i k a t dengan kejahatan, j a n g tidak boleh l a s dari bang m t i a m u ubah n a a j bang m u t a r walaupun koran sebesar apapun tidak ada gunanya. Sudah、hmm. membeli dia sudah dikasih tahu tahu tangan sekian. Selamat sore Ya sore s i l a k a n Iya Itu tadi saya dengar siang-siang、e, ada ibu-ibu ya Bilang cerita kalau dia nasabah Senturi Dia belinya di Senturi Tapi Senturi nya bilang kalau itu deposito lah Atau obligasi lah dijamin nama Senturi Dia tahu juga nama kepala campangnya siapa CS nya siapa Jadi mendingan itu nama-namanya itu dikejar terus ビビタニアマンレカシアンパイアマンイスリクシカンバレカ、ビランカロ、プロダクト、イトアドラディジャミン、ギトジャディ、オランガラネト、キャリンバルタンジョブシアカ、ギトジャディ、ディ、バレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレカリンバレシアカリンバレシア Itu yang harus diselamatkan Mbak Karena kalau gak diselamatkan sih Kasus k i t a semua pasti y Apalagi k i n a tahun 2008 kemarin Itu krisis, krisis dunia itu. Jadi ini benar-benar harus d i s u s u l i dengan baik Tapi jangan terseret Ke hal-hal lain Yang, yang ya Mbak Semuanya ngertilah g i m a n a s i h Terima kasih kembali Pak Yusuf selamat sore Pak Yusuf、oh, silakan. Selamat sore Ya silahkan Bapak Iya Saya sih tidak panjang lebaran Cuman e n g e n dengernya Waktu kita beli Kok dia tidak pernah jelasin bahwa ini ilegal Tidak terdaftar tidak ini Setelah kejadian baru bilang Ini tidak terdaftar ilegal Kan lusuh bahasanya Terima kasih Andres selamat sore Sore bu s i l a k a n 私は数値を上げているときに、私は数値を上げているときに、私は数値を上げているときに、いつもありがとうございました。はい、ありがとうござ n ました。はい、ありがとうございました。 Ada dua yang bisa diselesaikan Pertama Masalah pengadilan rakyat Atau pengadilan a k h i r i t Itu bisa diselesaikan masalah bangsa Karena kalau kita lihat Hukum yang ada sekarang ini Itu berlaku hanya untuk Orang yang Ber Beruang Sedangkan rakyat itu tidak ada Eh, karena itu tidak ada Jadi hukum itu tidak, tidak berlaku Demikian l a h k e j a d i a n selama ini di Indonesia ini Terima kasih Pak Heri, selamat sore Iya, kenapa saya Pertama ngaruh ilang yang p a s a n iklan itu kuasa hukumnya prajoto ahli per perbankan hukum diperbankan tapi kalau kita lihat kasusnya dengan terisi memang nasabahnya kasihan mereka ditipu sama pegawai bank sama bank senturinya kalau kita mau bicara hadirani n u jujur bank senturi bertanggung jawab walaupun kadang itu bukan p r o d a k bank tapi waktu cara penawarannya dan manajemen Pak Senturi pada w a k t u itu menipu gitu kan gitu. jadi tolonglah pemerintah yang berkuasa itu lindungi rakyat jangan uang-uang rakyat i t y a dibalikin uang rakyat akhirnya tolong diperhatikan korupsi istri beri kapal s e l a n kita sudah bisa menang a l a h manisnya bu, kalau perang bu tolong tuh p e m e r i n a militer dengarkan komentar saya, terima kasih ya, terima kasih kembali Ya Pak Hadi silakan、uh, Sore m a、uh, Saya lihat apapun alasannya Sang c e n t u r i itu salah gitu Sekarang hukum di Indonesia pemerintah itu bukan melihat Siapa yang benar Tapi siapa yang bisa membeli、uh, Dengan uang gitu Jadi di sini kan u d a k kelihatan Jenis simpanan itu Dikeluarkan oleh n a Sambo Silakan Pak Willy、uh, Yang mana petugas Saya mau membahas tentang dan semua jantan jantan a l a s a g n k a y a n k i harus t e r k n t i g i dan hukum i Indonesia masih dicintai itu yang dicintai yang bikin r u n y a n negara kita itu disitu pakai harus、a、memberantas tuntas walaupun ya, ya ini e l i t e i politik ya. Ya. Ya, kalau y a kalau tentang、um, ketua k p、um, パウィーリあらパウィーリ Jadi, ke a p a s BI tidak、eh, intervensi. Tidak pertama, produk itu ada. Memang benar, itu ada produk bank yang istilahnya menjual produk tersebut di bank. ...memang lazim terjadi dan bahkan di... ...pengtuan-pengtuan a j a Nah mungkin m e s t i n y a dengan adanya kejadian... i n g k i n BI terhadap h a r u s lebih selidih lagi... ...dan h a r u s lebih terpensi kepada banknya itu... ...jangan sampai ada kelupa yang dijual oleh bank... ...tapi a b n kalau terjadi masalah... ...banknya itu tidak terpanggung jawab. Tapi、eh, kalau dilihat memang itu adalah... ...bukan produk, dari,、eh, bukan produk langsung dari、eh, bank penduri. Itu a j a Baik, terima kasih Pak Iwanta Fali... Selamat sore Selamat so sore s i l a k a n Bapak Iya pemerintah itu Mau ganti nama jadi Bang Mutiara Itu mau menghindari Penarikan itu Saya kira n gak g bisa Jadi selama yang kemarin itu Produk apa itu kemarin itu masih atas nama、uh, Bang Senturi ya Capnya Bang Senturi Meskipun itu antap oga Tapi kalau, kalau pakai atas nama Bang Senturi Nah kemudian Itu kalau ganti Bang Mutiara サラアデのサバンセントリアディタパイレットのサラマバンセントリアディタリパイレットのサラマバンセントのサラマバンセントリアディタリパイレットのサラマバンセントリアディタリパイレットのサラマバンセントリアディタリパイレットのサラマバンセントリィリパアラマバンセバンセセントリアのサンドリアディタリパ itu tetap、e, nasabah yang kemarin dirugikan bisa nagi k e p e r m u k a r a itu begitu sekali itu karena hukum bisa saya pikir makasih ya terima kasih Pak f a h i Pak Gunawan ya kalau menurut ya. saya kalau memang itu udah jelas ada data-data otentik yang menggunakan transkri u r i terjadi jual beli begitu itu mestinya pemerintah i tuh ngambil tindakan itu itu bisa semacam penipuan itu terhadap nasabah nggak mungkin itu dibiarkan Bagaimana bisa sebuah bank yang resmi dapat izin dari pemerintah menggunakan atas nama itu menjual-belikan di kantor dia, bahkan katanya menggunakan kopsuratnya bank senjuri, kok bisa didiakan, kemudian dia nggak mengaku. Itu suatu t i n d a k a n kriminal, itu p e n i p u a n Itu pemerintah u d a harusnya h memikirkan saja itu, nggak usah pakai、e, m u t a r m u t a r m u t a r m u t a r lagi itu kalau memang... Pemerintah punya niat baik dari situ aja kan sudah tegaskan itu b a n g s a n u r i itu p e n i p uang. Ya, terima kasih. Pak Aanto, selamat sore.、Uh, sore. Silakan. Memang di negara kita ini kalau u d a h menyangkut soal uang itu nggak ada yang bertanggung jawab. Kaya k contoh kasus Harjaya juga, uang uang nasabah yang dibuka pun sama bos itu mana m a s k a r a n g Jadi rakyat menjadi korban a j a gitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak a n t o Pak Iwan, ya, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya ini, kalau kita telah, itu ada pemerintah ini benar-benar tidak konsekuen.、Ya. Selalu disebutkan oleh Menku, itu penyelamatan Bang s e n t u r i ini untuk menghindari、e, gelombang yang sistemik. sekarang ini yang tidak di pilot ini kan menggun,、eh, ternyata tidak, yang mereka protes ini kan dari nasabah Bank Senturi gitu、oh, tidak o h t menimbulkan dampak apa-apa bahkan terhadap、eh, walaupun berita lepas tangan dan banyak protes banyak demo, ternyata tidak menimbulkan、eh, yang di,、eh, gangguan sistemik di keuangan itu aja menjadi menjadi bukti gitu loh. Ini kan Bang m u t e r a ataupun Bang s e n t u r i ini juga、e, tidak m e m b a h a r k a n masalah-masalah ini. Tuh tidak terjadi apa-apa di d u n i a perbankan kita i t u tidak terjadi r a s tidak terjadi ketidakpercayaan gitu.、Loh. Ini suatu ini tanda aja bahwa ketidakkonsekwenan dari menku ya atau danbi ya. チマガシー。チマありがとうございました